Dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Dalam kisah Admiral Stockdale dan Victor Frankl di atas, jelas sekali penerapan dari apa yang dimaksud para filsufstua mengenai memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan bisa membantu kita melalui masa hidup tersulit sekalipun karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Saya rasa sebagian besar pembaca buku ini mungkin tidak akan pernah harus menghadapi risiko ditawan musuh di dalam peperangan. Namun, jika filosofi teras bisa membantu Admiral Stockdale dan Viktor Frankl dalam menjalani situasi terberat hidup mereka, tentunya filosofi ini bisa lebih banyak membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin tidak seberat dan sekeras kedua orang tersebut. Mari kita ambil situasi umum di antara para pembaca muda, yaitu Fesdate, atau Kencan pertama, situasi yang bisa menyebabkan penuh kecemasan bagi kedua belah pihak. Filosofi teras bahkan bisa diterapkan di sini. Rasanya, hampir sebagian besar dari kita pasti merasa deg-degan saat akan ngedate pertama, apalagi jika orang yang diajak Kencan sudah lama kita idam-idamkan. Ketakutan paling besar adalah, apakah Kencan gue akan sukses? Apakah dia bakalan tertarik sama gue, apakah orang tuanya bakalan melepas anjing doberman saat gue memencet bel rumahnya, dan lain-lain. Dengan dikotomi kendali, kita bisa memisahkan kencan pertama ini menjadi beberapa bagian. Misalnya dari perspektif si cowok, perasaan si cewek tersebut ini sudah jelas di luar kendali kita. Para filsuf toa akan berkata kepada kita, gak usah dipusingin, lo gak bisa memaksa perasaan dan opini si cewek. Berhenti mikirin hal-hal di luar kendali lo. Kalau begitu, apa yang masih bisa di bawah kendali kita? Banyak. Kita bisa memilih untuk tampil bersih. Mandi sebelum bertemu, sikat gigi, memakai deodoran, jangan berbau seperti daging tetelan, ingat ada doberman, wangi dengan parfum, tapi jangan berlebihan supaya wanginya tidak sama seperti toilet mal, memakai baju yang rapi dan macing dari atasan sampai kaos kaki, datang tepat waktu, sopan menyapa dia dan orang tuanya kalau ada. Juga dobermannya, mengajak makan di tempat yang menyenangkan, dan selalu bersikap genleman. Masih banyak hal lain di bawah kendali kita yang bisa dipikirkan. Saat kita sudah melakukan semua yang terbaik di dalam kendali kita, maka itu sudah cukup. Relax and enjoy the result world. Seandainya si cewek ternyata menyukai kita, syukurlah. Akan tetapi, jika ternyata si cewek tidak menyukai kita, dengan catatan kita tidak melakukan hal-hal memalukan selama ngedate, Seperti mengupil di depan dia, misalnya, maka, dengan menyadari bahwa respon orang di lain berada di luar kendali diri sendiri, kita bisa lebih cepat menerima keadaan itu. Saat kita mengurangi memusingkan hal-hal di luar kendali diri sendiri, seperti, duh, gue kelihatan ganteng apa gentong ya di mata dia, gue kelihatan pintar gak ya, bokapnya tadi impres gak ya sama gue, dan lain-lain. Kita jadi lebih memiliki waktu dan energi untuk hal-hal lain yang bisa kita lakukan dan justru meningkatkan daya tarik kita di mata si cewek. Inilah manfaat praktis dari penerapan dikotomi kendali, yaitu realokasi waktu dan tenaga untuk hal-hal yang lebih bisa kita atur, kendalikan. Skenario di atas hanyalah sebuah contoh situasi sehari-hari di mana dikotomi kendali bisa diterapkan. Mari kita lihat contoh situasi lainnya yang umum kita temui. Prestasi di sekolah Apakah nilai, prestasi akademis, dan kelulusan sepenuhnya berada di bawah kendali kita? Pasti jawaban spontan adalah, iya dong. Kan kita berupaya mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus, dari belajar sampai menyontek. Masa sih tidak berada di bawah kendali kita? Namun, coba kita renungkan juga betapa banyak faktor eksternal yang bisa menentukan prestasi akademis kita. Mulai dari kebagian dosen, guru killer, mendapatkan teman tugas kelompok yang malas. Sampai hal-hal tak terduga seperti orang tua yang mendadak Tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah kita Masih yakin prestasi akademis ada sepenuhnya di bawah kendali kita? Karir di kantor Mirip dengan prestasi akademis Jika kita bekerja keras, pandai, rajin Apakah kita bisa menjamin akan mendapatkan kenaikan jabatan dan gaji secara fair? Kamu yang sudah beberapa tahun bekerja di kantor Akan menyadari bahwa ada banyak sekali faktor di luar kendali Seperti bos yang punya sentimen pribadi atau anak emas sendiri, subjektivitas soal definisi, kinerja yang baik, kolega yang dengki, aturan perusahaan yang berubah, kinerja perusahaan, untung, rugi, atau hal-hal di luar perusahaan seperti kondisi ekonomi, perubahan selera pasar, dan lain-lain. Sesungguhnya, perjalanan karir kita di kantor banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Relationship Kamu yang pernah patah hati akibat diputusin semena-mena Pasti tahu bahwa rasa cinta dan sayang pasangan kita sesungguhnya tidak bisa dipaksakan Kita bisa rajin mengirimkan bunga, coklat, sampai bitcoin kepada sang kekasih Tapi pada akhirnya, perasaannya yang sesungguhnya ada di hatinya Kompetisi, perlombaan yang kita ikuti Kita bisa berlatih keras Tetapi saat hari pertandingan, selalu ada faktor-faktor yang bisa tidak memihak kita Entah itu perubahan cuaca Macam-macam gangguan teknis di lapangan, sampai kenyataan bahwa peserta lomba, kompetisi yang lain memang lebih bagus dari kita. Keadaan sosial politik di sekitar kita, membaca berita tentang korupsi, ketidakadilan, teror, dan kebencian yang ada membuat kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh tidak memiliki kendali atas kejadian-kejadian di masyarakat. Di samping itu, ada begitu banyak bagian hidup lain yang akan membuat kita menyadari bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki kendali atasnya seperti hasil investasi, pilihan hidup anak-anak, dan banyak lagi. Ketika orang-orang mengalihkan perhatian mereka dari pilihan rasional sendiri ke hal-hal di luar kendali mereka, atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan pihak lain, maka mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan labil. Epictetus, Discourses Cinderella adalah tokoh fiktif, dongengan untuk anak kecil. Akan tetapi, bagi saya film Cinderella 2015, mengingatkan tentang filosofi teras melalui perbandingan antara tokoh Cinderella dan ibu tiri. Di dalam filmnya, Cinderella, Ella, dikisahkan sebagai seseorang yang memiliki masa kecil yang bahagia dengan orang tua yang kaya raya, sampai suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya menikahi seorang janda dari sahabatnya. Saat ayahnya pun meninggal, Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tirinya berlaku kejam terhadapnya dan keindahan masa kecilnya, yang penuh kemewahan dan kasih sayang orang tua berubah drastis 180 derajat film Cinderella mengontraskan perbedaan sikap antara Ella dan si ibu tiri sebelum meninggal ibu kandung Ella berpesan kepadanya Hefko urajan bikin hiduplah dengan berani dan tetap ramah kepada orang lain dengan pesan ini Ella menjalani perubahan hidupnya dengan tabah dan tetap ramah kepada orang lain bahkan kepada makhluk hidup lain seperti tikus penghuni rumahnya sebaliknya Si ibu tiri digambarkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan sumber uang, yaitu suami yang juga ayah Ella, dan terus merasa terancam akan jatuh miskin. Cinderella menunjukkan nilai stoa dengan tidak terobsesi pada hal di luar kendalinya, kekayaan keluarga, dan mengikuti nasihat mendiang ibunya untuk selalu bersikap berani dan ramah yang ada di bawah kendalinya. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang bisa tetap merasa riang dan bahagia. Sebaliknya, Si ibu tiri yang selalu memikirkan harta yang ada di luar kendalinya digambarkan sebagai sosok yang serakah, bahkan bisa bengis pada anak tirinya karena nafsu kekayaan. Si ibu tiri tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati. Dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi dua seperti contoh sebelumnya. Okelah, okay kalau mengenai cuaca hari ini, apakah hari akan panas atau hujan? Atau saya akan duduk di sebelah siapa di kereta saat bepergian sendirian, hal-hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan sampai relationship ke dalam kategori yang sama, tidak bisa dikendalikan, sepertinya sangat tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian dua kategori ini. Ini adalah protes yang cukup valid karena bagaimanapun Tentunya kita masih bisa punya andil dan kontribusi di dalam menentukan prestasi sekolah, prestasi kerja, kinerja bisnis, kesehatan, dan reputasi kita. William Irvine di dalam bukunya A Guide to Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan cara merevisi dikotomi kendali menjadi trikotomi tiga kategori kendali. Trikotomi kendali terdiri dari hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti opini persepsi dan pertimbangan kita sendiri. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, opini dan tindakan orang lain. Hal-hal yang bisa sebagian kita kendalikan. Irvin mengusulkan bahwa sekolah, pekerjaan, perlombaan, hubungan dengan pasangan bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga, sebagian dalam kendali. Bagaimana cara penerapan kategori yang ketiga ini di dalam hidup sehari-hari dengan memisahkan tujuan di dalam diri, internal goal. Dari hasil eksternal, outcome-nya. Contoh penerapan poin ketiga adalah sebagai berikut. Kamu menghadapi sidang skripsi. Kita tahu bahwa hasil dari sidang skripsi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori di bawah kendali kita. Karena banyak faktor tak terduga di luar kendali kita. Seperti mood dosen penguji hari itu, apakah laptop kita akan berfungsi atau tidak, dan lainnya. Akan tetapi, tentunya ada bagian dari pengerjaan skripsi yang masih berada di bawah kendali kita misalnya persiapan kita dalam memahami topik, presentasi yang kita siapkan, dan istirahat fisik yang cukup. Maka, Irvin menganjurkan kita untuk memisahkan hasil sebagai hal yang diluar kendali kita dari internal goal atau target bagi diri sendiri yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dalam contoh sidang skripsi, internal goal adalah belajar yang rajin, benar-benar memahami materi skripsi, latihan presentasi berulang-ulang. Sampai presentasi PowerPoint yang dibuat cantik dan profesional. Sepanjang kita sudah berupaya maksimal di hal-hal ini, kita sudah melakukan hal yang bisa dilakukan di dalam kendali kita. Nilai dari skripsi kita adalah outcome, hasil, yang berada di luar kendali. Jadi, menjadi stres dan khawatir mengenai hasilnya adalah hal yang irasional. Dosen penguji. Contoh lainnya lagi misalnya dalam berbisnis. Bisnis masuk ke dalam kategori sebagian berada di bawah kendali kita, maka kita bisa memisahkan antara internal goal dan outcome atau hasil. Internal goal, misalnya, adalah tekad dan upaya kita memberikan produk jasa yang terbaik, melakukan promosi yang terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, menyediakan layanan konsumen yang andal, dan lain-lain. Jika kita telah mengerahkan upaya yang sebaik-baiknya di hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka itu sudah cukup. Kita bisa merasakan kepuasan, bahkan kebahagiaan, karena sudah mencapai tujuan internal yang kita tetapkan sebelumnya. Selanjutnya, apakah bisnis akan sukses atau tidak akan tergantung pada banyak faktor luar, seperti persaingan dan aturan pemerintah? Oleh karena itu, kita harus bisa menerimanya apapun hasilnya. Baik bisnis kita sukses atau gagal, kita masih bisa belajar darinya untuk memperbaiki hal-hal yang bisa dikendalikan. Perhatikan bahwa dalam kategori sebagian di bawah kendali ini, pada umumnya, semakin baik kita mengerjakan internal goal, seharusnya semakin besar peluang kita mendapatkan hasil atau outcome yang memang kita impi-impikan. Biasanya, kerja keras, belajar sungguh-sungguh, berlatih dengan tekun, menyayangi dan mencintai pasangan sepenuh hati, menjalankan usaha dengan rajin dan keras, akan mendekatkan seseorang pada hal yang ingin dicapai. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa outcome terakhir berada di luar kendali kita, maka saat mengalami gagal, kita tidak perlu meratapi tujuh tahun lamanya. Karena kita tahu sudah berbuat yang terbaik untuk internal goal tersebut berdasarkan persiapan yang kita lakukan. Berikut adalah contoh-contoh trikotomi kendali dalam bentuk tabel. Contoh hal-hal yang sebagian di bawah kendali kita. Internal goal, target internal, dalam kendali kita, layak menjadi perhatian kita. Hasil, outcome. Di luar kendali kita, tidak layak menjadi sumber kekhawatiran dan emosi kita. Perjalanan karir. Bekerja sebaik-baiknya. Menunjukkan kompetensi kepada atasan, kolega. Menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Penilaian atasan, subjektif tergantung dia. Keputusan pengangkatan jabatan. Gosip, politik kolega. Perlombaan olahraga, kompetisi. Berlatih dengan keras. Nutrisi yang baik. Mempersiapkan kesehatan untuk perlombaan. Performa lawan bisa lebih baik atau lebih buruk. Kondisi lapangan saat bertanding. Hal-hal lain seperti gangguan teknis, konsentrasi juri, dan lain-lain, sakit yang menyerang kita mendadak. Kesehatan. Olahraga yang cukup. Tidur yang cukup. Nutrisi yang cukup. Sehat senantiasa. Kecelakaan. Infeksi penyakit. Salah diagnosis dokter malpraktik. Hubungan asmara, pernikahan, perhatian yang cukup, kasih sayang dari kita, kesetiaan diri sendiri, perasaan pasangan, kesetiaan pasangan, berbisnis, profesional, tidak menipu pelanggan, memberi layanan terbaik bagi pelanggan, menjual barang dan jasa dengan kualitas yang baik, melakukan administrasi dan keuangan yang baik, menaati aturan dan membayar pajak, dan lain-lain. Ada pelanggan yang membeli dari kita. Kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan. Perubahan aturan pemerintah bisa menguntungkan, bisa merugikan. Dalam situasi-situasi di atas dan situasi serupa lainnya, pemisahan antara internal goal dan outcome memiliki dua manfaat. Kita bisa memfokuskan energi dan kebahagiaan pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan tidak pusing stres untuk hal-hal di luar kendali kita. Saat kita sudah belajar keras untuk ujian, berlatih sebaik-baiknya untuk pertandingan, atau melakukan yang terbaik untuk pasangan, kita bisa mendapatkan kepuasan dari hal-hal tersebut tanpa harus menunggu outcome-nya. Di saat ternyata outcome, hasil tidak seperti yang kita harapkan, secara mental kita seharusnya tidak terlalu terpuruk karena fokus kita adalah pada internal goal yang bisa kita lakukan dan bukan di outcome. Kita tidak perlu meratapi kegagalan secara berlebihan apalagi sampai mengutuk diri sendiri. Contohnya, kita mengikuti pertandingan basket antar kampus. Jika kita sudah berlatih keras dan memberikan permainan terbaik, kekalahan tidak bisa sepenuhnya merampas kebahagiaan kita. Ini mirip dengan ungkapan populer, manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita bisa merasakan kepuasan dan kebanggaan jika kita sudah memberikan permainan basket yang terbaik, apapun hasilnya. Kerendahan hati Mengakui bahwa outcome tidak ada di bawah kendali kita sepenuhnya juga penting saat kita menikmati keberhasilan. Saat sedang sukses, jangan terlena bahwa ini semua adalah hasil upaya saya sendiri. Kesuksesan kita juga dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali kita. Jadi, jangan sombong. Berkarir di dunia advertising, periklanan, menyadarkan saya betapa trikotomi kendali di atas sangat relevan dalam membantu mengurangi stres pekerjaan. Bagi kami yang bekerja di Biro Periklanan, dagangan, kami adalah ide kreatif. Kami menghasilkan ide kreatif dan menawarkannya kepada klien. Jika klien setuju dengan ide yang ditawarkan, maka barulah ide tersebut diproduksi menjadi materi iklan. Yang namanya menawarkan dagangan, entah itu pisang ambon ataupun ide kreatif, memiliki risiko yang sama, yaitu ditolak. Kalau dipikir-pikir, PDKT Gadis Idaman pun bagi sang cowok adalah perdagangan, Menawarkan dagangan rasa ini, halah, apa sih? Penolakan terjadi sangat sering di dalam pekerjaan. Umumnya, reaksi kolega yang idenya baru saja ditolak oleh klien adalah merasa kecewa dan jengkel, apalagi kalau sudah ditolak berkali-kali untuk proyek yang sama, disertai kata-kata seperti berikut. Dasar klien Bego, gak ngerti ide bagus. Menyalahkan klien. Dasar account service dan planner Bego, gak ngasih arahan yang benar. Menyalahkan anggota tim lain. Ini semua pasti gara-gara gue lupa membakar sesajen di depan kantor klien. Menyalahkan dunia supranatural. Bagaimana contoh aplikasi dikotomi, trikotomi kendali di dalam lingkup pekerjaan saya. Dengan mengategorikan outcome, klien menyenangi dan menyetujui ide kita. Sebagai hal di luar kendali kita dan memfokuskan energi dan upaya pada hal-hal di bawah kendali kita, yaitu kualitas ide, presentasi ide, dan lain-lain. Jika saya bisa mempraktikkan ini dengan baik, maka. Penolakan klien tidak seharusnya mengganggu kebahagiaan saya, karena praktisi filosofi teras tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang ada di luar kendalinya. Walaupun jika ide kita disenangi klien, tentu kita diperbolehkan untuk merasa senang. Kepuasan kerja dikembalikan pada apa yang kita kerjakan. Apakah saya sendiri sudah bangga dengan ide yang dihasilkan, dan bukan apa yang dikendalikan orang lain. Ide kita ditolak, tidak perlu menyumpahi dan menyalahkan orang lain. Langsung move on kepada hal-hal yang ada di bawah kendali kita, yaitu menerima input klien, kembali bekerja, dan berusaha lebih baik lagi. Inilah mengapa saya menyadari bahwa saya lebih cocok dengan filosofi teras dibandingkan positive thinking atau tips-tips self-help lainnya. Seringkali tips-tips tersebut memfokuskan kita pada hal-hal eksternal, seperti kesuksesan karir, bisnis, dan percintaan yang sebenarnya berada di luar kendali kita atau hanya sebagian di bawah kendali kita. Bagi saya, pola pikir seperti itu adalah jalan menuju ekspektasi yang tidak realistis atau kekecewaan dan kepahitan ketika ternyata hal yang kita idam-idamkan tidak terwujud. Sebaliknya, filosofi teras tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal eksternal dan lebih mementingkan hal-hal di dalam diri kita, yaitu menghilangkan emosi negatif, memaksimalkan hidup dengan hal-hal yang benar-benar berguna dan yang bisa kita kerjakan. Tirani Opini Orang Lain Mari kita membahas mengenai salah satu dari hal di luar kendali, menurut Stoicisme, yaitu opini pendapat orang lain. Entah sadar atau tidak, berapa banyak dari kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sering kita dengar. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata, hal ini sudah ada bahkan sejak masa kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah beruja. Saya selalu kagum, kita yang selalu lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri. Jika Dewa meminta seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Meditations Tanpa kita sadari Seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain, baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misalnya, memilih pacar, gue diomongin orang nggak ya kalau pacaran sama doi, cinta sih, tapi dia lusuh gitu, gue jadi kelihatan sobat miskin. Memilih kuliah, gue mau kuliah sesuai minat gue, tapi kalau gue masuk jurusan itu, gue dikatain bego sama teman-teman gue. Memilih pekerjaan, gue sebenarnya merasa gak cocok kerja di perusahaan sekarang, tapi perusahaan ini keren banget di mata orang-orang, jadi gue bertahan demi gengsi. Dan banyak pilihan-pilihan hidup lain yang membuat kita memprioritaskan pendapat orang lain dari pendapat diri kita sendiri. Jika kita mengira pengaruh pendapat orang lain hanya berdampak pada keputusan-keputusan besar saja, ini keliru. Bahkan, Padahal sepele yang kelihatannya tidak terkena pengaruh pendapat orang lain pun kita tidak terbebas dari fenomena ini. Kehadiran media sosial membuat efek pendapat orang lain justru semakin dahsyat, karena apapun yang kita post di media sosial bisa dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan, bahkan ribuan orang di internet. Coba jujur, berapa kali kita mempost sesuatu di media sosial dengan harapan mendapatkan banyak likes, views, dan menambah jumlah follower. Udah? aku aja di dalam hati. Saya pun sering begitu kok. Epictetus menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak, dot dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan views, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Dari pilihan baju, sepatu, sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon suami, istri, jika semuanya dilakukan tidak dengan kebebasan, melainkan untuk menuruti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan Buddha? Memang apa salahnya sih hidup mengikuti pendapat orang lain? Toh kita happy juga melakukannya. Ribet amat hidup lo Jika disanggah seperti ini, seorang filsuf stoa akan menantang balik, yakin kamu akan bisa merasa terus-menerus bahagia dengan cara ini. Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat berisiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya, pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti, dan kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. Contohnya begini, bayangkan jika kita terus-menerus berusaha mengikuti pendapat pacar. Pacar senang kamu berambut pendek, padahal kamu berambut panjang, kemudian kamu turuti dengan memotong rambut. Pacar senang film Star Wars, padahal menurut kamu semua film Star Wars bodoh sekali. Tapi kamu tetap nonton. Pacar mau berhubungan seks, padahal kamu sebenarnya ingin menjaga keperawanan sampai menikah. Tapi kamu ikuti kemauannya. Kemudian kamu hamil, lalu pacar kamu kabur. Akhirnya kamu tinggal sendirian, dengan rambut pendek, koleksi film Star Wars, dan perut melendung. Semua karena kamu terus-menerus diperbudak pendapat orang lain. Contoh ini ekstrim tetapi relevan di banyak aspek hidup lain. Tentunya ini bukan berarti stoisisme mengajarkan kita untuk menutup telinga sama sekali terhadap pendapat orang lain, karena kita harus bisa menerima kritik dan masukan yang membangun. Jika seseorang bisa membuktikan kekeliruan saya dan menunjukkan kesalahan saya dalam berpikir dan bertindak, saya dengan senang hati akan berubah. Saya mencari kebenaran yang tidak pernah melukai siapapun. Yang celaka adalah terus-menerus bertahan dalam menipu diri sendiri dan ketidakpedulian. Marcus Aurelius. Meditations. Jadi, umpan balik, nasihat, dan opini yang membangun dan memperbaiki diri kita sendiri tetap harus kita hormati dan dengarkan. Yang dipertanyakan oleh Stoicisme adalah ketika kita mengira bisa bahagia dan damai dengan terus-menerus menyenangkan orang lain. Preferet, unpreferet, indifference. Dengan dikotomi kendali Maka dalam filosofi teras sesuatu hal hanya bisa menjadi benar-benar, baik, atau buruk, jika hal tersebut berada di bawah kendali kita. Sebab, bagaimana kita bisa dinilai atas sesuatu yang tidak di bawah kendali kita? Sebaliknya, baik atau buruknya seseorang terletak pada hal-hal yang ada di bawah kendalinya, yaitu pemikiran, opini, interpretasi, tindakan, dan perkataan. Karena hal-hal tersebut sepenuhnya ada di bawah kendali seseorang, Dengan asumsi dia memiliki jiwa yang sehat, tidak sedang terganggu, sakit, maka baik tidaknya seseorang dinilai dari hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan hal-hal di luar kendali kita? Stoisisme memasukkan semua hal di luar kendali kita sebagai indifferent, atau terjemahan bebasnya adalah hal-hal yang gak ngaruh bagi baik atau buruknya kita. Jika melihat lagi daftar hal-hal di luar kendali, yaitu pendapat orang lain, tindakan orang lain, reputasi. Popularitas kita, kekayaan, harta benda kita, kesehatan, tubuh kita, cuaca besok, realitas politik, dan banyak hal lain di luar kendali kita. Maka artinya itu semua tidak bisa menentukan kualitas karakter, kebahagiaan, dan rasa damai kita. Entah kita kaya atau miskin, entah kita sehat atau sedang sakit, entah anggota tubuh kita lengkap atau tidak, Filosofi Teras berkata bahwa kita semua sanggup merasa bahagia dan tenteram dan menjalani hidup yang baik. Sebaliknya, kita bisa kaya raya, cantik, sehat, semua anggota tubuh lengkap dan populer, tetapi toh tetap merasa tidak bahagia dan tidak menjalani hidup yang baik. Salah satu alasan saya menyukai filosofi teras adalah karena filosofi ini secara eksplisit menyatakan sifat yang sangat inklusif untuk semua orang, apapun kondisinya, dan menganggap semua manusia sama dalam kapasitasnya menggapai kebahagiaan dan hidup yang baik. Para filsuf Stoik tidak akan silau oleh pameran kekayaan gelar-terhåndt pangkat seseorang, karena ini semua adalah hal-hal eksternal yang tidak bisa digunakan menilai hidup seseorang. Sebaliknya, seseorang yang terkesan jauh dari kekayaan dan ketenaran, tapi hidup dengan kebajikan, virtue, dan bebas dari emosi negatif, maka hidupnya dianggap jauh lebih baik. Di masa kini, saat kekayaan, kecantikan, popularitas dapat dengan mudah, terlihat dalam genggaman kita melalui media sosial dan membuat kita merasa sedih karena membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, filosofi ini terasa makin relevan. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang mulai merasa kurang tertarik dengan filosofi teras karena terkesan anti kekayaan duniawi. Sebagian mulai mempertanyakan apakah stoicisme identik dengan gambaran filsuf petapa yang hanya hidup di hutan, memakai sehelai kain saja dan hanya makan buah-buahan. Karena kekayaan masuk di dalam daftar hal-hal di luar kendali, apakah berarti filosofi teras anti-kekayaan? Jika mengamati kehidupan para filsufs Stoa, kita akan menemukan bahwa sebagian dari mereka cukup kaya raya. Ada yang berprofesi sebagai politisi senior, pedagang, bahkan kaisar. Tentunya hidup mereka tidak bisa dibilang sederhana, apalagi susah. Apakah ini sebuah kontradiksi, atau lebih parah lagi, kemunafikan? Tidak seperti Aliran sinik dan beberapa aliran agama atau mashab agama yang menekankan bahwa semua kekayaan materi adalah buruk, bahkan cenderung mengajarkan sikap memusuhi pada semua hal duniawi, filosofi teras memiliki sikap yang lebih moderat dan realistis. Realistis karena tidak mungkin membebaskan seluruh manusia dari menginginkan hal-hal duniawi. Lalu, mungkin juga ada pertimbangan marketing, karena filosofi yang ajarannya jika diikuti membuat hidup kita terlalu menderita rasanya tidak akan populer bagi banyak orang. Mari terlebih dahulu kita lanjutkan dengan penjelasan stoicisme mengenai hal-hal yang disebut indiferen, gak ngaruh, tadi. Ingat bahwa arti kata indiferen adalah tidak memiliki pengaruh dalam hal ini terhadap karakter dan kebahagiaan seseorang. Namun, stoicisme juga realistis karena mengamati perilaku kebanyakan manusia yang tidak bisa lepas dari rasa mengingini hal-hal duniawi seperti kekayaan, kecantikan, dan kesehatan. Dunia sains modern sudah menyadari bahwa hasrat terhadap hal-hal ini tampaknya sudah terprogram di benak kita selama ribuan tahun dan susah untuk dimatikan begitu saja. Sebaliknya, tidak ada juga manusia waras yang menyukai kemiskinan, kelaparan, dan sakit karena penyakit. Karenanya, filosofi teras membagi indifferent menjadi dua kategori: preferred indifferent, hal-hal yang nggak ngaruh, tetapi kalau ada ya bagus. Harta benda, kesehatan kecantikan, popularitas, yang positif masuk dalam kategori ini. Mereka tidak berdampak pada kebahagiaan, karakter, tetapi ada tentunya lebih baik. Selain itu, kekayaan, kesehatan, dan popularitas juga bisa membantu kita dalam mempraktikkan kebajikan, virtue, melalui perbuatan baik, misalnya, uang digunakan untuk membantu mereka yang kesusahan, kesehatan menunjang kegiatan amal kita, dan lain-lain. Unprefered, indifferent, hal-hal yang nggak ngaruh tetapi kalau tidak ada ya lebih baik. Contohnya adalah sakit karena penyakit, kemiskinan, reputasi buruk. Stoicisme adalah filosofi yang realistis dan tidak memaksa kita melakukan hal yang terlalu ekstrem. Di saat yang sama, stoicisme tetap konsisten dengan ajarannya. Walaupun ada hal-hal yang kita lebih sukai, seperti punya uang yang jumlah nolnya sampai tidak muat di buku tabungan, smartphone termahal, pensil alis dahsyat yang bisa menangkap sinyal wifi. Follower bejibun, dan semua nikmat duniawi lainnya, Jangan pernah lupakan bahwa itu semua ada di luar kendali kita, Bisa lenyap kapanpun, Tidak berpengaruh pada kebahagiaan dan kualitas karakter kita, Bahkan bisa mengganggu, Dan karenanya kita tidak boleh terlalu melekat, Attachet, pada hal-hal itu. Seberapapun menyenangkannya hal-hal itu semua, Mereka tetaplah indiferen, Gak ngaruh, Gak ada nilainya. Sebaliknya, Filosofi teras juga memberikan penghiburan saat kita dalam, Kesusahan. Saat kita bangkrut, uang kiriman orang tua seret, saat kita harus menderita sakit, saat reputasi kita jatuh, entah karena salah kita sendiri atau karena fitnah, para filsuf tua bisa berempati bahwa hal-hal ini memang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan, unpreferet. Namun, di saat yang sama, kita dihibur bahwa semua hal tidak enak itu tidak bisa menghambat kita mencapai kebahagiaan sejati dan karakter yang baik, karena dalam keadaan sulit pun kita masih memiliki hal-hal di dalam kendali kita, pikiran kita. Persepsi kita, pertimbangan kita. Lanjut part 5.